kita dengarkan apa kata ustaz kita dengarkan apa kata ustaz apa kata ustaz Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bersabda khaslatani laisa fauqa khairun min huma husnul dhanni billah wa husnuddan dhanni bi bi'ibadillah ada dua perangi sifat yang tidak ada yang lebih baik daripada dua sifat ini kata Nabi. Pertama husnudzon billah berprasangka baik terhadap Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Gimana prasangka baik kepada Allah? Misal hari ini enggak dapat rezeki. Ternyata toko kamu enggak ada pembeli. Oh. Allah menghendaki aku, lebih banyak memohon kepada-Nya sekarang tidak datang sekarang, besok mungkin datang yang jelas Allah ingin mengetes sabarku dan ridhoku kepada-Nya husnuddan kepada Allah apa sih maksudnya Allah ini? padahal aku tadi sudah sholat loh, sudah aku baca wiridnya tetap aja tukuh ini tidak laku-laku suuddan sama Allah itu namanya Apakah Allah membenci aku Sudah gak perhatian lagi sama aku Tidak boleh demikian Ketika anda sakit Anda pergi kepada dokter Anda husnuddan sama dokter Dokter ini ingin mengobati aku Sekalipun yang dikeluarkan benda tajam Suntik, jarum Sekalipun menyakitkan Anda bisa husnuddan Ini dokter gak mungkin akan mencelakakan aku Tapi dokter ini akan mengobati aku begitu juga kepada Tuhan kamu Allah kenapa anda bisa berprasangka baik kepada dokter kepada Tuhan anda berprasangka jelek Oh Allah mau mengetes aku Allah mau menjadikan aku orang yang ridha Allah mau memberikan pahala Allah mengakhirkan rizki untuk aku supaya aku tidak menjadi orang yang lupa terlena dengan urusan dunia misalnya usnah Tuhan kepada Allah yang kedua Husnubdon terhadap hamba Allah. Hamba Allah. Nah kita jangan anggap orang yang berpendapat kepada kita adalah orang jelek. Hati hati loh, hati hati. Jangan dipercaya orang itu. Ini orang ali kemasjid. Wah, oh, jangan, jangan. Orang ali kemasjid itu banyak munafik. Wah, bukmin kamil ini orang miring. Wah, jangan percaya orang orang yang suka baca Qur'an itu. Jangan percaya. Itu bohong semuanya. Padahal yang diutarakan baik Misal Ustadz Ngomong sama saya Ustadz Lebih baik Ustadz jangan ikut urusan politik Ustadz Lebih bagus itu dan ini ya, Terima aja terima kasih ya kamu mengingatkan Alhamdulillah gitu perhatikan saya Kan enak Saya dianggap anak kecil Padahal apa dia itu Gak boleh si Uton begitu Dua perkara kata Nabi tidak ada yang lebih baik daripada dua ini, husnuzan kepada Allah dan husnuzan terhadap hamba al. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jtani bu katsiran minadh inna ba'dadh-dhanni ithmun. Eh hey, orang-orang beriman hindari kebanyakan prasangka yang enggak beres. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Bukan semuanya ya Kalau sama orang kafir Jangan harus nonton Oh ternyata baik ya orang Yahudi ya Ngasih saya Ternyata baik ya orang Nasroth Ngasih saya supermi setiap hari Oh ya kalau untuk orang-orang demikian Dilihat Kenapa dia berbuat baik kepada aku Jaga agama kamu Ada orang bawa pedang misalnya jalan Oh itu orang mau bunuh tikus mungkin itu sudah. Ya, prasangka hati-hati lah Marti. Kenapa ini bawa pedang Jangan-jangan dia stres akan mukul sama yang lainnya. Kamu siap-siap. Ah, begitu seharusnya. Prasangka itu ada yang bagus, tapi kebanyakan prasangka itu adalah jelek. Gel iya kan?